「こやけんのかな?」 Enak, enak, enak, enak. d e l l a Mas Atang mau komen dulu gimana tadi? Enak, enak, enak. Ena.、Oh, makasih Mas Atang. Dela. KBCL. <laughs> Oke.、Okay. Nah ada bunda yang mau komen juga? <laughs> Oke.、Okay. Uh, nanti bunda mau ngomong katanya. Buat aku. Suara kamu memang benar seperti yang Mas Anang bilang, enak suaranya. Cuma kalau buat aku itu belum sampai maksimal dari potensi yang kamu punya. Itu penampilan tadi ya buat aku. Pertama lagunya medley, jadi、uh, hanya potongan-potongan-potongan. Dan buat aku itu belum sempat menunjukkan karakter kamu yang kuat di masing-masing lagu. Dan aku ingat Judika minggu lalu bilang、uh, ha, di setiap、uh, lirik, di setiap、uh, kalimat itu kita butuh ada penekanan, ada naik turun, ada, ada intonasi, apa ada p a namanya, bobot. a bobotnya gitu. Kamu tuh nyanyinya manis memang, sweet, suara kamu enak, karakternya komersil, cuma penekanan itu perlu. Jadi coba kamu tadi gimana, boleh ya aku minta tolong kamu nyanyi awalnya, andai dia tau h ya gimana? Harusnya BCL Bila... yang nyanyi disitu, coba BCL, bener gak、Loh. BCL nyanyi ya?、Iya. harusnya BCL coba disitu bareng sama kamu, pasti k a k b e n Gimana coba sedikit aja,、uh, andai dia tahu awalnya. Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi? Ini better ya, malah.、Oh. Semenjak hari itu... パイアンキューダンバー。今日は、私たのことを言うと、私たちのことを言うと、私たちのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たのことを言うと、私たののののののの apa ya namanya, bukan greget sih, tidak ada, bermain, bermain dengan rasa, bermain dengan intonasi, bermain dengan aksen pada tiap lirik-lirik dari lagunya, karena itu akan memperkuat penampilan. Itu aja sih kalau dari aku. Makasih, k a m BCL. e l a h menyambung sedikit dari yang ditekankan bunga tadi, ini sudah kalimat yang sudah saya siapkan menilai penampilan kamu tadi ya. Kamu harus lebih maksimal, mengeksplor apa yang ada di lagu itu sehingga orang bisa menemukan apa ya, magic bisa menemukan ya. klimaks yang kita itu membuat kita tersihir Mas Anang b e n a r itu enak tapi belum membuat orangku tersihir kalau menurut saya dan kabar baiknya adalah good newsnya suara Anang, kamu Anang, itu Anang, Good news, g o o n e w kangen ya sama Kang a r m a n kamu、ya. tuh suaranya memang untuk pasar Indonesia komersil Tapi di ajang ini sekali lagi pesan saya, kamu harus lebih tingkatin diri, e k s p l o r diri, lebih emosional lagi terlibat dalam lagunya. Sehingga bisa menimbulkan sesuatu yang magic untuk kita yang nonton. Oke、okay, Della? Terima kasih. i、eh, n g g a k gak? Itu k a l a u yang namanya harus dipisahkan namanya suara komersil. Suara komersil di Indonesia kebetulan hari ini butuh s u a r a y a n g seperti、uh, Alda, yang lembut, enak. yang enak. Dewa, Dela,、oh、ya. panggilannya ya, Dela. Oke Dela, Dela, Dela. Dela. Dela. oke.、Okay. Ini yang namanya suara komersil, suara komersil. Tapi suara yang namanya juara kompetisi ini belum. Jadi Indonesia ini terbagi dua, ini sekarang terbagi dua. Ada suara kompetisi, contohnya Leodra. Yang kemarin mungkin kita kritik gila-gilaan. Tapi suara komersil kamu. Nah gimana caranya kamu punya suara yang menggabungkan suara keduanya. Jadi kamu punya teknik yang luar biasa tapi kamu punya suara komersil yang luar biasa juga. Saya pengen kamu itu muncul di diri kamu. Makasih Bunda y a m a y a Ya boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Della. Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI Plus. Download sekarang di Play Store dan App Store gratis. Jangan kamu tunda.